Ya, dukung Yuvi TV dengan belanja di Fitstore. www.fitstore.com. Nah, uh, Ustaz. Ya, yeah. ini kita lagi di laut, Ustaz. Uh, mm -mm. Ana mau tanya masalah kalau kita bepergian jauh bahkan sampai berhari-hari akan seperti sadar kita yang sampai uh, pesiar berbulan-bulan Itu bagaimana Ustaz uh, Masalah ibadah di, di laut Ataupun adab-adab kita di laut yeah. uh, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Waba'at Laut salah satu makhluk Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat menakjubkan Penuh dengan berbagai macam Keajaiban-keajaiban makhluk Yang menunjukkan kekuasaan Dan kesempurnaan Yang telah menciptakannya itu Yang telah menciptakannya yaitu Allah Azza wa Jalla Nah Islam sebagai agama yang sempurna Alhamdulillah sudah mengatur semuanya Termasuk adab-adab di laut Nah kita akan ceritakan nanti ini Secara ringkas Adab-adab melaut dan bagaimana setelah berada di laut Yang pertama Di dalam Islam dilarang melaut Ketika gelombang besar Jadi ketika laut sedang Gelombangnya besar itu ada larangannya haditnya melarang kita untuk pergi naik kapal mengendarai kena kapal perahu bahkan larangannya cukup keras karena terkait dengan keselamatan salah satu makhluk syariah adalah menjaga menjau, menjaga nyawa atau jiwa manusia salah satu tujuan syariat Islam nah Diantaranya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang diruwaitkan oleh Imam Ahmad Sekarang marfuq dan mawkuf Dan juga dikeluarkan oleh Imam al-Bayhaqi Sheikh al-Bani rahimahullahu ta'ala mengatakan Hadith ini adalah sahih atau hasan Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Man roki bal bahro ba'dama yartaju Fakat bariat minhuzimma Barang siapa yang melaut Setelah atau ketika dia sedang bergelombang Badai Atau sejenisnya Maka telah terlepas darinya Zimmah Tanggung jawab Dalam riwayat lain disebutkan Manroqib al-bahra Ithal-tajja Falayalu manna illa nafsah Barang siapa yang mengarungi lautan Pergi maut ketika dia sedang bergelora Berombak besar Maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri ibnu Hajar al asqalani dan juga ulama-ulama lain mengatakan hadis ini menjadi dalil larangan pergi melaut ketika ombak sedang besar. Subhanallah. Lihat bagaimana Islam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur itu. Padahal Rasulullah tidak pernah melaut. Kan jauh dari laut Mekah. Kejedah itu sekitar satu jaman. Kalau sekarang pakai kendaraan, ya. Kalau ada jalannya kayak jalan tol kan. Kalau dulu kayak onta, pakai kuda berapa jauh? Nah, Rasulullah tidak pernah melaut. Abu Bakar tidak pernah, Umar juga tidak pernah. Nah, tetapi ya, hukum itu ada. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu? Dari wahyu, wahyu. Nah, kemudian yang kedua adab yang kedua ketika hendak naik kapal, naik perahu berzikir membaca doa. Doa mengendarai perahu. Nah, ada doanya. Jadi kalau kita diajarkan agar apa? Karena di laut itu manusia sangat lemah. Karena kita tidak tahu ketika melaut terjadi sesuatu. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ketika ombak badai datang tiba-tiba, hujan lebat, angin kencang. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Terjadi sesuatu kapal kita, perahu kita. Allah. Maka ketika kita naik kapal, disunahkan kita ketika akan naik eh, ketika telah naik di atas kapal itu membaca zikir dan doa tersebut. Zikirnya, subhanallah lazhi sakharo lana hadha, wa makunna lahu mukrinin. Sama seperti kalau kita naik kapal terbang itu juga. Maha suci Allah yang telah menguasakan kepada kita, menundukkan untuk kita kendaraan ini. Dan kita tidak bisa untuk menundukkannya. Kecuali karena Allah. Wa inna ila rabbina la mungkhalibun. Dan sesungguhnya kita benar-benar kembali kepada Rob kita. Kita serahkan diri kita. Kemudian dilanjutkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Subhanaka inni zalam nafsi faghfirli, li fa innahu la illa anta Ini doanya diruwayatkan oleh Muhammad at tirmidzi Abu Dawud Dan disahikan oleh Sheikh Al-Albani, Rahimahallahu ta'ala Nah, di laut misalnya, kita sudah di laut Kadang-kadang ada orang di laut itu Karena dia tidak terbiasa, oleng-oleng kapal Ada gelombang sedikit, mabuk dia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 Kalau di lautan itu ketika datang badai Kadang-kadang orang yang melaut berhari-hari itu ngeri loh Apalagi di itu Saya pernah cerita kawan itu Dia bawa kapal tanker itu Sejenis kapal tanker itu dia, dia waktu itu saya lagi memberikan kajian di kapal tanker di Selat Malaka Sebelum dia bertugas di situ, Dia cerita itu di semudera itu ada kapal Saking tingginya gelombang itu Diangkat oleh gelombang itu Jadi separuhnya terangkat Separuhnya tidak lalu patah dia Di atas itu kapal itu Karena bobotnya Bayangkan Itu bisa mabuk Ada orang mabuk sampai muntah-muntah Sampai sakit, sampai sampai pening Kalau seandainya itu menyebabkan dia mati Pahalanya sama dengan pahala orang mati syahid Nah ini dia hadithnya Kala Nabiya s.a.w. sebagaimana diruwayatkan oleh Abu Dawud Dari Ummi Haram Dan hadis ini sahih Al-ma'idu fil bahri Alladhi yusibuhu al-qai' Lahu ajrun shahid Orang yang meninggal Sakit parah Karena muntah-muntah di laut Maka dia mendapatkan pahala Syahid Nah ini orang-orang nelayan Harus dikasih tahu ini dia Kadang ada orang yang tenggelam di laut ya kan? Apa dan segala macam Nah ini luar biasa Agama kita lengkap semuanya nah. Itu terbatas karena muntah-muntah Terus meninggal atau sakit karena meninggal Yang kalau Kecelakaan tenggelam Sama kecelakaan kecelakaan tenggelam Ada lagi hadis lain yang tenggelam Itu juga mati syahid Pahala dapat pahala syahid Orang yang muntah-muntah lalu akhirnya menimbulkan dia mati Di laut dan itu juga Terhitung mati syahid Nah ketika kita sedang melaut Misalnya Lalu kita singgah di sebuah pulau Kadang-kadang kan kita menuju Satu tempat Kita mau snorkeling Mau jalan-jalan misalnya satu pulau, misalnya. Nah, ketika turun ke pulau itu, ada doanya. Nah, ada zikirnya, agar kita terjaga dan terlindungi dari marah bahaya yang ada di tempat yang kita singgahi itu. Zikirnya berkata Haula binti Hakim radhiyallahu anha. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Manazala manzilan. Barangsiapa yang singgah di suatu tempat, thumma qal 'A'udhu bi kalimatillahi taala min sharri khalaq Lam yadur Rahu, şey un, tahil, min manzilhi. Daalik. Rahu Muslim. Barangsiapa yang singgah di satu tempat, lalu dia mengucapkan, "A'udubi kalimatillahita mati min sharri makholak." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa-apa yang telah diciptakannya. Maka kata Rasulullah, kata Rasulullah saw tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Karena kita sudah berlindung kepada Allah Yang Maha Yang Maha Sempurna Ketika kita ada di laut Nah orang berhari-hari Misalnya di kapal besar itu kan Maka Ibadah-ibadah tetap harus dijalankannya Azan dikumandangkan Itu juga ada Kumandangkan azan Karena di dalam hadis Siapapun yang mendengarkan Yang makhluk-makhluk ikan Jin dan semuanya Yang ada di situ Makhluk-makhluk itu akan menjadi saksi Kelak di hari kiamat Jadi dia Disunahkan, diperintahkan kita mengumandangkan adat Nah Kemudian sholat Kalau memungkinkan sholat berjamaah Karena tempatnya, sholat berjamaah Kalau misalnya tempatnya sempit seperti ini Tidak bisa bersap, maka yang jadi imam di tengah Yang lainnya di kiri dan Di kanannya Dan kalau dia safar dalam Safar dalam artian yang sudah boleh di, eh, diberi eh, Sudah mendapatkan Keringanan untuk menjamak dan mengkosor Dia boleh menjamak dan mengkosor Misalnya yang tiga hari berhari-hari itu sampai tiga hari. Dua hari, empat hari, lima hari. Nah, itu boleh dia jamaah. Dan di laut itu kalau kita sedang sholat misalnya. Kadang-kadang kan kapal itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, nanti bisa saja dia menghadap kemana-mana. Saya pernah sholat di kapal tanker itu. Pengajian. Maghrib, misalnya menghadap ke sini. Terus pengajian. Pas isya langsung kata kapten kapalnya. Ustaz, kita pindah arah ke sini. Memang pas isya kan kita kajian dulu sudah mengkritik proses isak komat, pindah berbalik langsung karena kapalnya itu kan di Lego Jangkar itu jadi dia kemana arus laut dia ngikut nah kalau kita bisa menghadap kiblat menghadap kiblat setelah kita menghadap kiblat sholat lalu kapal itu bergerak dengan sendirinya itu tidak ada masalah itu sudah mendapat ruksho dan keringanan namun berusahalah pertama kita untuk menghadap ke kiblat misalnya dengan melihat kompas Atau juga ber, men, berpetunjuk dengan matahari Menentukan arah Kalau kita berada di tempat ini kiblat ke arah mana misalnya Tetapi wajib Sholat tetap dikerjakan Dan masalah laut ini juga Ada hadis yang berkaitan juga Dengan laut Yaitu hadis ketika sahabat bertanya Ya Rasulullah Inna narkabul bahar Wahai Rasulullah kami melaut Dan kami tidak membawa air kecuali sedikit Air minum Air tawar. Kalau kami berudu dengannya tidak ada kami minum. Kalau kami minum tidak ada untuk berudu. Kami mau sholat. Ini menandakan Sahabat mereka sholat itu di perahu. Karena itu mereka bertanya, kami di laut ini. Nah apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bolehkah kata mereka? Alfanatawadhu min Ma'il Bahr. Bolehkah kami berudu dari air laut ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Huatthohru Ma'uhu alhillo Ma'itatuhu. Air laut itu suci lagi mensucikan meskipun asin. Meskipun asin, jadi bisa digunakan untuk berwudu. Suci lagi mensucikan. Silakan untuk berwudu, bersuci. Dan juga hewan-hewannya halal dimakan bangkainya. Jadi apapun jenis ikannya, wah itu boleh dimakan. Termasuk buaya? Kah? Buaya kan tidak di laut, di sungai. <Sing <Sing ya. <tuh> <g> Kita ya ini di laut dia, Pak. Nah, jadi kalau buaya kan di sungai dia. Nah, jarang ada yang sampai ke laut itu asalnya mereka tetap di sungai di muara tapi kalau di laut itu ikan-ikan semuanya hewan-hewan yang di laut itu di dalamnya itu boleh dimakan berdasarkan keumuman hadis ini dan juga firman Allah subhanahuwataala uhilalakum saydul bahr wa taamuhu dihalalkan bagi kalian Buruan laut wa taamuhu dan hewan-hewan yang mati di laut maksudnya hewan laut itu yang mati meskipun sudah bangkai iya yang ikan atau apa yang memang dia hidup di laut bukan burung misalnya burung mati jatuh di laut Nah, itu tidak termasuk karena dia bukan hewan laut. Nah, luar biasa. Bahkan para sahabat itu pernah mereka e, ke dalam suatu perjalanan. Mereka kehabisan bekal ya. Mereka di pinggir laut. Nampak ikan paus terdampar. Sangat besar. Saking besarnya ikan ikan itu. Ketika tulang ikan itu ditegakkan kan bundar gitu. Bisa lewat di bawahnya onta. Saking besarnya. Mereka sebulan makan ikan itu satu pasukan itu ada yang mereka buat dendeng mereka jemur mereka bawa ke Madinah dan Rasulullah SAW ikut mencicipinya nah padahal itu sudah terdampar jadi bangkai tapi boleh itu dimakan dan para sahabat itu memang Rasulullah SAW tidak pernah laut. melaut Abu Bakar dan Umar tidak juga tetapi juga banyak sahabat-sahabat yang ahli dalam berenang Contohnya sahabat tadi yang melaut. Bahkan salah seorang sahabat yang terkenal, ahli dalam berenang itu, Abdullah bin Zubair. Seperti bapaknya juga. Abdullah bin Zubair itu dikisahkan dalam kitab Al-Bidayah dan Nihayah. Dulu Mekah itu, Ka'bah pernah kebanjiran. Banjir. Kan dia gunung lembah itu. Sekelilingnya gunung. Kalau ada hujan lebat, dia langsung mengumpul di situ. Kalau sekarang mungkin sudah ada saluran air, apa enak semuanya. Nah, itu beliau tawaf dengan berenang. Bayangkan untuk. Tawaf dengan berenang bagaimana stamina-nya itu tujuh keliling bayangkan luar biasa dan ayahnya seperti itu juga ayahnya Azubair Az itu itu pernah menyeberangi bolak-balik Sungai Nil mewakili kaum muslimin untuk ketika itu Raja Najasyi sedang berperang dengan orang-orang yang tidak setuju kepada dia melindungi uh, yang tidak setuju Raja Najasyi ini Islam akhirnya berperang jadi sahabat itu bersiap-siap ditugaskanlah Azubair Az itu berenang menyeberangi Sungai Nil itu Untuk mengawasi dan memantau siapa yang menang perang. Kalau seandainya kalah Raja Najasyi, mereka bisa segera lari, menyelamatkan diri. Nah, jadi dia berenang seorang diri itu. Luar biasa ternyata sahabat ini walaupun di gurun, mereka punya keahlian yang luar biasa sekali. Nah, Terus mengenai adab mencari ikan, mancing misalnya. Mancing boleh, boleh menjadi hobi, tidak ada masalah. Untuk melepas lelah sebagai refreshing bagus dan untuk mencari nafkah juga tidak apa-apa. Yang penting kita harus bisa mengatur waktu kita. Mancing ya mancing, tapi ketika datang waktu sholat harus tetap sholat ibadah. Mancing boleh mancing, tapi jangan sampai menghabiskan waktu tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Bahkan ketika mancing itu hendaknya sambil nunggu itu gunakan untuk berzikir. Barangkali dimudahkan oleh Allah nanti datang itu ikan-ikannya. Sekarang kan baca Quran sambil nunggu enak terus sekarang menung macam mancing kan tahu-tahu nanti diganggu setan nanti kan jadi mancing itu boleh uh, urusan mancing memancing kan ada satu hobi memancing <tuh> yang dia dia tangkap tapi terus dilepas kembali jadi hanya untuk kesenangan saja tidak itu ada masalah bukankah itu mencapai ikan ya sering. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hulazi jālallakumā Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini sebagai nikmat, karunia. Makanya para ulama juga mengatakan boleh kita memelihara hewan-hewan ikan di akuarium. Kalau dihitung-hitung kan, apa ini di situ? Bukannya zolim kepada ikan itu. Burung di sangkar boleh untuk kita nikmati suaranya yang indah, bentuknya yang bagus selama kita beri dia makan. Nah, seperti ikan itu. Nah, kita pancing lalu kita lepas lagi insyaallah dia akan akan bisa hidup lagi. Nah, jadi itu untuk menyenangkan hati saja. Yang tidak boleh itu kalau seandainya kita bunuh seperti misal burung kita tembak lalu tidak kita makan, kita buang saja. Itu yang tidak boleh. Nah, kecuali hewan-hewan yang haram dimakan kan. Nah, dan memang diperintahkan kita untuk membunuhnya, dibuang seperti ular. Tikus dan sejenisnya itu kita diperintahkan untuk membunuhnya dan tidak memakannya. Allahumma amin. Baik, sudah cukup kita bincang-bincang. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita Bukan cari. Mancing. Ya, pokoknya kita refreshing dulu nih. mau berenang, mau apa? Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Ya pak ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, Robbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.